Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kawatulillah, rahimaniwa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang bahasa Arab. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mansubatul asma, yaitu keadaan dinasokkannya isim-isim. Adapun khusus pada kesempatan kali ini, kita akan lebih memfokuskan diri untuk membahas kelompok yang kedua dari mansubatul asma yaitu al-maf'ul fi yaitu apa al-maf'ul fi al-maf'ul fi ini dikenal pula dengan nama dhorof ya dhorof kalau dalam bahasa kita ini dinamakan dengan kata keterangan ya dinamakan dengan kata keterangan jadi maf'ul fi atau dhorof ini dinamakan dengan keterangan baik e, adapun secara ringkasnya kita definisikan bahwasanya maf'ul fi atau dhorof adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Jadi bahwasanya maqolfi ini, ya, maqolfi ini atau doraf ini, dia menunjukkan keterangan waktu atau tempat, ya, waktu atau tempat di mana terjadinya suatu perbuatan. Sehingga kalau kita ringkaskan, yang namanya maqolfi ini, dia merupakan kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat ya kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat dan dia itu ya e itu nasab ya e apa nasab atau dia mansub karena termasuk kelompok dari mansubahil asma sebagai contoh misalnya kita buatkan imat sederhana sahfar tuh lailan ya sahfar tuh lailan aku melakukan safar ya pada malam hari ya lailan ya lailan di sini ini merupakan kata keterangan ya, keterangan apa? Keterangan waktu dan dia mansub karena dia merupakan maf'ul fi. Baik, kemudian kita ambilkan contoh yang lain misalnya. Sumtu yaumal itsnin ya, misalnya sumtu yaumal itsnin. Aku berpuasa pada hari Senin. Nah, di sini yaum ya, yaum hari ini merupakan kata keterangan ya keterangan waktu oleh karena itu maka kita apa erop dengan nasab dan dia nah, kita tandai dengan harokat fathah sehingga menjadi iu ma ya fumtu iu al isna'in ya terus kemudian contoh yang lain misalnya kita ambilkan contoh yang lain dari kata keterangan tempat misalnya kalau dua contoh yang di atas tadi merupakan kata keterangan waktu, maka kita ambilkan contoh yang lain yang merupakan kata keterangan tempat. Misalnya, ya, jalatu amama al-mimbar. Misalnya, jalatu amama mimbar Aku duduk di depan mimbar. Nah, kita lihat di sini amama, ya, amama dia itu mansub, ya, dia itu mansub ditandai dengan fathah karena dia merupakan maf'ul fi, ya, atau borok yang dia termasuk ya dalam kelompok Mansubatul Asma Sehingga dia nasot Contoh yang lain misalnya Nama Al-Kalbu Khalfa Al-Babi Misalnya apa? Anjing itu tidur di belakang pintu Di Disini kata keterangan tempatnya adalah Khalfa ya Kata keterangan tempatnya adalah Khalfa Dan dia mansub ya Karena dia merupakan Makhul Fih ya itu itu merupakan sedikit penjelasan dari maf'ul bih atau dikenal dengan zarab ya atau dikenal dengan zarab. Namun kita perhatikan bahwasanya apabila maf'ul bih tadi ya atau zarab tadi dia bersambung dengan suatu isim atau kata yang lain maka ya isim setelahnya dia itu apa? Isim setelah, ya, setelahnya dia itu majrur ya. Misalnya kalau contohnya jelas tu amal mimbar maka al mimbar di sini ya dia majurul ya dia al mimbari ya seperti itu. Nah, karena ini merupakan susunan dari borok dan mudor ilaih sehingga setelah ya setelah borok atau makulfi tadi dia majurul apabila memang disambung. Nah, misalnya khalfa ya, disambung dengan alba maka menjadi khalfa alba ya. bi. Tait. Itu merupakan ya sedikit ya tambahan sedikit faida dari penjelasan tentang borob. Untuk lebih jauhnya kita akan menjelaskan sedikit tentang beberapa catatan tentang Mappulvi. Catatan yang pertama bahwasanya Mappulvi yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu dikenal sebagai borob zaman. Ya, ini untuk memudahkan kita wasanya maful fi atau dorf yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu ya waktu maka dikenal dengan dorf zaman ya zaman ya. zaman kan waktu ya dorf zaman yaitu kata keterangan waktu adapun sebagai catatan yang kedua maful fi yang digunakan untuk menunjukkan keterangan tempat dikenal sebagai ya dorf tempat ya makan itu kan tempat sehingga kata keterangan tempat itu dikenal dengan istilah dorot makan baik eh, kemudian yang ketiga sebagai catatan kita ya kita akan menyebutkan beberapa contoh ya borot zaman ya nah diantara contoh borot zaman ya itu ada beberapa kata ya diantara contoh borot zaman dia ada beberapa kata ini dihafal saja yang pertama adalah sobahan ya artinya pagi hari Kemudian Lailan, malam hari, Syahron bulan, tarotan terkadang, ya. Kobla ini sebelum, Anifan, baru saja, Godan ini besok, Alan ini sekarang, Ahyanan ini kadang-kadang. Nah ini merupakan kata-kata yang dia itu sering digunakan sebagai dorot, ya. Lebih khusus lagi dia adalah dorot zaman. Baik, adapun di antara contoh Dorof makan atau kata keterangan tempat, maka nah kita akan sebutkan beberapa contoh yang sering digunakan dari kata-kata yang dia dianggap sebagai dorof makan. Di antaranya adalah fauqa ya, fauqa itu di atas. Kemudian baina di antara. Aindha ya, di sisi. Ya, wara'a ah, di belakang, tahta di bawah, haula sekitar. Yamina, ya sebelah kanan; Shimala di sebelah kiri, ya Nahwa ini arah. Nah, ini merupakan contoh kata-kata yang dia dimasukkan dalam kategori lorop makan atau kata keterangan, ya tempat. Nah, mungkin sudah dapat dipahami, ya gambaran secara ringkas tentang apa itu makulvi yang juga dikenal sebagai lorop. Intinya bahasanya makul fi atau borok yaitu dalam istilah kita kita kenal dengan kata keterangan kalau kata keterangan dia ada kata keterangan tempat ada pula kata keterangan waktu Ya, baik mungkin itu dulu yang dapat kita sampaikan dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam borok -macam